Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan Syihab dan Syihab uh, Seperti biasa saya Najwa Syihab ditemani oleh Abi Quresh Syihab Assalamualaikum Abi Waalaikumsalam Abi apa kabar? Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah sehat Terima kasih Abi sudah bersedia uh, Syihab dan Syihab lagi Topiknya ini sengaja Nana pilih karena ini topik yang yang menurut Nana sangat menarik dan banyak orang yang belum pernah melihat hubungan manusia dengan Allah dengan kacamata dari kacamata ini. Nah, ingat Nana pernah baca buku ini, uh, Abi yang tulis, Berbisnis dengan Allah. Betul. Dan ini topik yang memang sengaja kita angkat di Syihab dan Syihab kali ini dan ini topik yang juga sudah kita lempar ke netizen uh, agar teman-teman mengirimkan pertanyaan. Banyak sekali pertanyaan. Seperti biasa selalu banyak pertanyaan kalau ya. kalau dengan Abi. Tapi yang ini khusus lebih ke pertanyaan awalnya, uh, mempertanyakan topiknya. Berbisnis dengan Allah. Banyak kemudian yang yang merasa sepertinya tidak tepat deh. Atau itu sesuatu yang sama sekali baru untuk mereka. Membayangkan bagaimana kita manusia dan hubungan dengan Tuhan lewat kacamata bisnis. Ya. Apa sebetulnya maksudnya ini Abi? Ya, jadi memang kalau kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, kita akan menemukan istilah-istilah Qur'ani yang sama dengan istilah-istilah bisnis. Misalkan, kredit. Al-Quran juga menggunakan kata kort. Kort itu dari kredit. Atau kredit itu dari kata kort. Eh, siapakah yang mau memberikan kepada Tuhan kredit yang baik supaya dibayarnya nanti dengan yang lebih baik. Oh, itu ada di Al-Quran? Ada Maka dibayarnya dengan berlipat ganda eh, Kita mendengarkan Membaca di dalam Al-Quran Jual beli Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin Itu jiwa mereka Dan akan dibayar dengan sorga. Itu kan hmm. bisnis tuh. Jadi terminologi bisnis, kredit Termino jual gue. Itu, itu spesifik digunakan untuk menggambarkan hubungan manusia dengan penciptanya? Hubungan manusia dengan penciptanya. Nah, di sini kita, dan masih banyak lagi istilah-istilah lain, eh perdagangan. Hmm. Maukah kamu kutunjukkan perdagangan yang tidak ada ruginya? Hmm. Ya, jadi ya. eh jadi oleh pakar- pakar dikatakan bahwa hubungan manusia dengan Tuhan itu bisa tercermin dalam tiga hal itu afisiienna berkata begitu walaupun Abi waktu baca itu berkata Habib mau tambah satu lagi biar hmm. jadi empat hmm. apa yang tiga itu yang pertama ada berhubungan dengan Tuhan seperti halnya pembantu yang hanya rajin karena takut dimarahi Tuhan hmm. Nah, jadi dia berhubungan karena takut masuk neraka. Okay. Nah, itu yang um, pertama, hubungan manusia ya, ya, dengan penciptanya seperti ketakut, layaknya itu. Oh, karena ketakutan. Okay. Nah, eh, yang kedua itu karena ingin mendapat sesuatu keuntungan. Hmm. Nah, itulah pebisnis. Hmm. Saya tahu Jadi dia melakukan ini selalu pertimbangannya itu pahala, pertimbangannya sorga, dan lain-lain. Nah, eh, yang ketiga itu seperti hubungan ibu dengan anaknya. Cinta Cinta Tidak pertuli Boleh jadi seorang ibu itu Merasa bahagia Walaupun dia bangun malam Dan tersiksa nah, Jadi tiga ini nah Yang dibicarakan di buku ini adalah tentang orang yang berbisnis dengan Tuhan. Berbisnis dengan Tuhan. Dan diantara tiga hubungan itu ketiga-tiganya sesuatu yang yang diridhoi oleh Allah ketika dia oleh Tuhan. Disetujui oleh Tuhan. Ya, karena itu ada ancaman-ancaman yang kita temukan di dalam Al-Qur'an itu sebenarnya tertuju kepada mereka yang eh tingkat pertama ini yang takut. Heem. Nah, tapi kalau di tingkat terakhir, tingkat yang tertinggi, itu ada seorang wanita eh bernama Rabia al-Adawiyah. Dia berucap bahwa oh, Tuhan, kalau saya menyembahmu karena takut neraka, masukkan saja saya di neraka. Kalau saya menyembahmu karena ingin sorga, tidak usah beri saya sorga. Tapi kalau saya menyembahmu karena dorongan cinta kepadamu, tambahlah cinta itu kepadaku. Ya, hmm. itu Itu bukan. yang paling itu tinggi. yang paling tinggi dan saya kira tidak mudah kita sampai pada derajat ini. itu kan Ibnu Sina 3. Abi bilang abi ada tambahan satu ya, ada itu? orang yang tidak peduli. Tidak pernah teringat dia salat pokoknya kewajiban saya saya laksanakan. Dia tidak ingat neraka, dia tidak ingat ini. Yang penting dia merasa bahwa saya harus lakukan ini. Tidak ada terbayang baginya surga, tidak ada. Jadi secara Kato otomatis hmm. Kategori yang itu kategori apa abi? Itu juga diridhoi gak kira-kira? Iya, -kira? eh, ada satu hal Dalam konteks berhubungan dengan Tuhan Kita harus bersangka baik pada Tuhan hmm. Jadi kita harap Orang yang seperti itu diridhoi Walaupun ya Kita dari saat ke saat berusaha untuk meningkatkan hubungan kita dengan Tuhan. Penjelasan tadi mudah-mudahan itu juga sekaligus menjawab Ardian Lombok 85 yang bertanya uh, soal uh, apa ini maksud bisnis dengan Allah dari uh, Pulau 1000 Mesjid dari Lombok. Oke okay, Abi, tapi kemudian ada ada kesan yang mungkin saja timbul kalau hubungan manusia dengan Tuhan diibaratkan dengan hubungan bisnis seolah-olah kita tidak ikhlas dalam beribadah. persoalan ikhlas atau tidak, Eh, jangan kita yang menentukan biarlah Tuhan yang menilai itu satu yang kedua sebenarnya eh, berbisnis itu dalam konteks beragama dalam konteks hubungan dengan Tuhan diizinkan Allah jadi anda tidak bisa berkata bahwa dia tidak tidak ikhlas akhlam Allah mengizinkan kok Allah sekian banyak firman-firmannya yang mengajak kita ayo Sariu ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhassam awat wal-arduhassam. Bergegaslah untuk memperoleh pengampunan dari Allah dan sorga. jadikan orang bekerja ini, melakukan kegiatannya ini, diizinkan untuk dapat surga eh, Kalau dalam keseharian, eh, kita diundang teman pergi ke perkawinan, kasih kado. Ya. Ikhlas enggak? Ikhlas ah, Kenapa tulis nama? Oh ya tetap diamplot dari Najwa Tapi ah, ikh, bukan berarti gak ikhlas Bukan berarti tidak ikhlas Bukan berarti mau bilang eh saya nyumbang nah, loh iya, Itu ah. begitulah kira-kira nah, Bahkan boleh jadi kalau tidak tulis nama Bisa menimbulkan kesalahpahaman Dari eh, eh, apa namanya Tuhan rumah pengundang ini hmm. Jadi kita dalam konteks Menjalin hubungan baik Tuhan izinkan Siapa yang mau menampakkan sedekahnya atau menyembunyikannya, dua-duanya baik. Oke. Okay. Jangan lantas kaitkan itu dengan tidak ikhlas. Bukan, bukan persoalan ikhlas atau tidak keikhlasan Itulah, iya, iya, iya, iya. karena bahkan Allah pun mengizinkan oh. dan mengajak umatnya untuk berbisnis dengan Allah. Oke, okay, nah kalau gitu sekarang kita bicara beribadah dari kacamata bisnis. Ha. Bisnis itu kan ee uh, Prinsip ekonomi, nah, jadi kita melakukan semudah-mudahnya, semurah-murahnya dengan betul. keuntungan semaksimal Semang mungkin, mungkin. Nah kalau dengan dengan hubungan dengan Tuhan, bagaimana kita berbisnis dengan prinsip yang sama? Semurah-murahnya tapi maksimal dapat keuntungan nah, Yang pertama, laksanakan kewajiban Karena kewajiban itu mutlak Katakanlah eh, eh, kewajiban salat laksanakan itu nah, Lima waktu Lima waktu, cukup lima waktu Karena itu kewajiban, harus ada. Nah, setelah itu, pilih. Apa kegiatan yang paling disenangi Tuhan? Hmm. Nah, di sini, dalam buku itu, tapi ada teraskan bahwa kalau kita buka ayat-ayat Al-Quran, kita akan menemukan sekian banyak ayat yang Allah menyatakan, Allah senang. Wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang berbuat baik, berbuat baik disitu artinya eh memberi lebih banyak dari kewajibannya dan menuntut lebih sedikit dari haknya, hmm. itu yang Allah paling suka Allah senang orang-orang yang bertakwa disebut dalam Al-Quran artinya orang yang menghindari jadi menghindari keburukan itu lebih baik daripada membuat kebaikan hmm. bisa diberi contoh yang mana lebih bagus, mandi tanpa parfum atau pakai parfum atau tidak pakai eh, mandi tanpa parfum, atau pakai parfum tidak mandi? Mandilah. Ah, Abi, mandi ya betul. Ah. Mandi tanpa parfum itu lebih baik daripada pakai parfum tanpa, tanpa mandi. mandi. Ah, kenapa tanpa mandi? Karena situ ada kotoran. Ya. Tapi dengan mandi walaupun tanpa parfum, ah, begitu, begitu begitu dalam bisnis. Kita cari kegiatan yang disenangi Tuhan. Hmm. Apa, Bi, yang paling disenangi Allah? Yang paling disenangi Allah itu secara keseluruhan akhlak. Akhlak? Akhlak. Senyum pada orang. Bukan hanya orang tua, semua orang. Menjamu tamu, mm -hmm. berbahasa basi dengan ikhlas. Itu, itu sebabnya Nabi bersabda, ada orang-orang yang beribadah, tetapi ibadahnya tidak diterima oleh Tuhan karena dia tidak berakhlak. Mm -hmm. Nah, ada orang-orang yang mencapai derajat yang sangat tinggi, walaupun ibadahnya tidak dalam, ibadah dalam arti ibadah ritual, tapi karena akhlaknya luhur, maka dia mendapat tempat yang tinggi. Hmm. Sekian banyak orang yang melakukan kegiatan yang baik, yang justru mendapat kedudukan yang sangat tinggi. Jadi kalau mau bisnis, cari yang mudah. Akhlak itu sebenarnya apalah susahnya senyum. Apalagi susahnya berbahasa basi. Nah, dari tadi senyum terus. Ini. <laughs> <laughs> Sama Abi senyum <laughs> terus. <laughs> Sama semua orang, kita senyum. Kita Jadi hal-hal yang sangat sederhana, yang bisa menunjukkan akhlak yang... yang menunjukkan akhlak yang baik. Hmm. Ya. Okay. Karena, karena memang Islam diturunkan untuk untuk menyempurnakan akhlak. Uh -huh. uh, Abi, kita bicara dari kacamata bisnis. Pebisnis itu biasanya kalau investasi tidak tidak menaruh uangnya hanya di satu tempat. betul Jadi menaruh telurnya di banyak keranjang. Supaya betul. kalau yang ini nggak untung, yang ini masih untung. Betul, ini Nah, nah kalau bisnis dengan Allah bagaimana? Begitu juga. Biar beragam. Sekali akhlak yang baik, akhlak menjamu tamu, sekali membantu orang, sekali bermacam-macam. Bermacam-macam. Dan ada hal yang penting juga, bahwa hendaknya itu dilakukan dengan memperhatikan kondisi. berbisnis kalau katakanlah orang tidak butuh telur, tidak usah jualan telur. Ya. Ya, begitu juga dalam, dalam berbisnis dengan Tuhan. Boleh jadi eh, bersedekah, ada waktunya lebih baik sedekah daripada pergi umrah. Hmm. Mm -hmm. nah, apalagi, kita tambah lagi dalam konteks berbisnis, Tuhan itu senang untuk diberikan kepada hambanya, Dia lebih senang itu didahulukan daripada dip dipersembahkan kepada Tuhan sesuatu yang berbentuk ibadah ritual. Mm -hmm. Okay. Karena kemudian ini nyambung di pertanya pertanyaan dari teman-teman di netizen B Rizki Aziz, Abi bagaimana sebaiknya jika ada umat Islam yang rutin bepergian umroh, ibadah sunnah, padahal dia masih memiliki saudara dan tetangga yang kesulitan Waduh Ini menjawab yang tadi berarti bah, iya. Tuh. Saya pikir membantu orang lain, apalagi saudara Jauh lebih afdal, jauh lebih senangi Tuhan Daripada pergi umroh berkali-kali Bukan hanya umrat, boleh jadi kegiatan lain. Jadi itu ya, tadi, melihat kondisi dan juga kesesuaian. Kesesuaian dengan itu. Ada, ada yang dinamai ada bulwak. Hmm. Ada situasi. Hmm. Nah, situasi. Oke okay, Bi, ini uh, kemudian kita nyambung ke pertanyaan dari Andi Guno. Perhitungan pahala seringkali menggunakan angka. Seperti contohnya salat di Mekah 100.000 kali salat di masjid lain. Apakah sebenarnya makna dari perhitungan ini? Apakah secara literal bisa diterjemahkan demikian bisa dihitung atau hanya menunjukkan keutamaan ibadah? Kalau saya melihat menunjukkan keutamaan ibadah. Karena itu Habib pribadi tidak pernah berpikir ini 27, ini 100, ini Apa bahwa itu Tuhan mengutamakan itu. Hmm. Jadi kalau mau salat sunnah atau salat per kesempatan ke Mekkah, ke Madinah, ke ini. Ini yang ini lebih utama. Itu sebabnya misalnya Nabi bersabda ada tiga masjid yang dianjurkan orang pergi ke sana kalau dia mampu. Nah, yang pertama itu masjid di Mekkah, masjid di Madinah. Jadi tidak harus difahami bahwa 100.000, 200.000 dan sebagainya. Tapi kan seringkali kemudian hitung-hitungan pahala itu menjadi sesuatu yang menarik bagi uh, bagi orang. Jangan di bisnis Jangan berhitung keuntungan di atas kertas. Lantas Anda sudah gunakan keuntungan yang di atas kertas. Itu padahal ternyata tidak jadi. Hmm. Ya kan? Hmm. Dulu itu ada ada kita punya teman, kita saudaranya ranya lah. Selalu berhitung, oh ini di atas kertas. Terus dia keluarkan uang itu, padahal ternyata kemudian merugi. Hmm. Jadi saya tidak, Abi tidak suka itu bahwa... Hitung-hitungan hitung itu? hitungan itu, serahkan pada Tuhan. Oke. Okay. Lagi-lagi kita bicara dalam konteks bisnis, Bi. Uh, misalnya, um, bisnis itu mencari sesuatu yang disenangi oleh oleh orang. Jadi, jadi uh, lagi happeningnya ini, wah, lagi happening martabak, gitu wah, uh. Kemudian rame-rame bikin martabak, uh. gitu. Oh, yang lagi happening, kopi. Kemudian banyak uh. orang yang bikin kopi. Bisnis seperti itu. Mencari peluang apa yang lagi disukai oleh uh. oleh konsumen. Yeah. Nah, kalau berbisnis dengan Allah? Eh, carilah apa yang disukai oleh Tuhan. Kita baca itu di... di yang pasti, Allah menyukai manusia yang melaksanakan kewajibannya pada Tuhan lalu memperhatikan makhluk-makhluk. Nah, itu sebabnya kita baca di Al-Qur'an, فَأَمَّلْ يَتِيْمَ فَلَا تَقْخَرِ وَأَمَّا سَائِلَ فَلَا تَنْهَرِ وَأَمَّا بِنْعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ Ada tiga kebaikan yang disebutkan. Anak yatim, jangan hardik. Orang miskin, berikan dia bantuan. Baru yang ketiga, syukuri nikmat Tuhanmu. Hmm. Jadikan untuk Tuhan, dia tempatkan di urutan ketiga rahayati demikian seterusnya Bis bisnis dengan Allah berarti keuntungan yang diperoleh Allah apa bi atau atau ini nah, Allah semuanya Allah, untuk manusia uh, semua untuk out. itulah tanda kasih sayang Allah nah, ada satu hal barangkali uh, uh, Itu secara tegas Allah menyatakan, Saya tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Saya tidak mengharapkan dari mereka sesuatu. Ma'ulidu minhum merizqin wa'la'ulidu a'yutinamu. Saya tidak mengharapkan rezeki dari mereka. Allah tidak membutuhkan sesuatu. Apa yang eh, bisnis yang dilakukan manusia itu keuntungannya kepada manusia, bukan kepada Tuhan. Hmm. Allah tidak butuh apapun dari Allah kita tidak butuh apapun dari situ tapi karena kasih sayangnya kepada makhluk maka dia beri petunjuk kamu lakukan ini kamu lakukan ini sama-sama satu orang kalau bisa diberi ilustrasi mau ke mau jalan-jalan ke Amerika mau. mau Nana bisa tanya biayanya dari siapa hmm. ya, Abi yang kasih biaya hmm. Bagaimana saya hidup di sana saya kasih Waangsaku bagus baik right? bagus ah, terus bilang lagi kalau kamu di sana itu ada jalan baik ada jalan-jelek jangan baik jangan ikut jalan ini kalau kamu pulang saya kasih kamu hadiah bagus sekali deh right? hmm. kamu lahir di dunia ada makanan ada ini tinggal kamu cari hmm. saya beritahu ini tempat yang baik ini tempatnya buruk kalau kamu kembali pada saya saya kasih bonus masukkan kamu di so Tidak muta apa-apa, itu-itu Karena itu di dalam Al-Qur'an ada dikatakan Bagaimana masuk di akal Kamu itu mengingkari nikmat Tuhan Sedang sedemikian banyak nikmat-nikmatnya yang telah diangkurahkannya kepada kamu Dan jangan pernah menduga bahwa ibadah yang kita lakukan Bisnis yang kita lakukan kepada Tuhan itu adalah Untuk keuntungan Tuhan, tidak ada Jangan juga pernah menduga bahwa itu tidak membawa dampak positif dalam hidup kita. Jadi apapun bisnis yang kita lakukan dengan Allah, untuk kita. untuk kita itu. Untuk ketenangan hati. Untuk ketenangan hati, untuk, hati, untuk, untuk... nama baik, kan? Hmm. Orang orang baik. Hmm. Akhlaknya luar, luar biasa. Akhlaknya luar biasa ini, ini. Mm -hmm. Itu untuk kita Tidak, ada yang untuk, tidak ada yang untuk Tuhan Abi bicara soal sedekah Deputri Nofta bertanya Bagaimana menurut Abi soal sedekah yang terpaksa Tapi jumlahnya cukup banyak Apakah Allah akan tetap memberikan pahala sedekah Karena saya pernah baca di sebuah buku Katanya gak apa-apa deh sedekah terpaksa dulu Supaya kebiasaan daripada nunggu ikhlas terus Tapi jumlahnya cuma seribu-dua aja Salam dari uh, Kalimantan Utara dari Sekarang di keterpaksaan Itu ada dua macam paling tidak Yang tergambar sekarang Terpaksa dipaksa orang Terpaksa kita memaksa diri kita untuk itu nah, Kalau kita yang memaksa diri kita untuk melakukannya Untuk melakukan kebaikan, maka itu baik gitu eh Akhlak itu tidak lahir kecuali melalui pembiasaan Dan pembiasaan itu pada mulanya dilakukan dengan terpaksa Ya kan? Hmm. Nah, tetapi kalau Anda bersedekah karena diancam, kalau tidak begini, itu, itu namanya tidak tulus. Hmm. Tapi kalau kita memaksa, kita, kita memaksa diri kita, kita sendiri yang memaksa supaya terbiasa untuk ya, mengeluarkan, itu bagus, itu, bagus, itu tidak apa-apa. Ini kemudian ada dari Andre Navarra. Assalamualaikum, Abi Quresh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang sedekah ekstrim, dikasih tanda kutip. Belakangan ini marak sekali kampanye sedekah ekstrim yang mengajak kita untuk justru menyedekahkan sebagian besar atau bahkan seluruh harta kita ketika kita sedang kesulitan finansial. Dengan harapan agar Allah akan segera mengembalikan harta yang kita sedekahkan. Itu berlipat kali uh, untuk menolong kita sesuai janjinya. Sedekah yang seperti ini dibenarkan? Eh, begini. Uh... Kita itu disuruh, diperintahkan, dianjurkan, moderasi. Jangan pernah berkata, keluarkan semuanya apa yang di saku Anda, nanti akan datang dari yang lain. Tidak. Eh, Al-Quran memerintahkan, jangan jadikan tanganmu terbelinggu ke lehermu, kikir, dan jangan juga mengulurkannya sedemikian rupa. Eh, Nabi juga memperingatkan, Kalau mau, mengeluarkan, mau mengambil zakat dari orang, jangan ambil hartanya yang baik-baik. Maksudnya apa yang baik, baik Artinya kalau ada sesuatu yang dia sangat senang, ambil yang pertengahan. Hmm. Walaupun yang bersangkutan, jangan mengeluarkan yang kamu tidak suka. Hmm. Tapi yang pertengahan. Jadi agama ini, eh moderasi. Saya tidak setuju orang yang mengiming-iming. Keluarkan nanti Tuhan eh, ini. Saya kira itu bukan bukan tuntunan agama yang saya paham. Okay. Tapi moderasilah, keluarkanlah. Tapi ingat ada keluargamu, ingat ada hari esok, ingat. Hmm. Saya kira itu. Jadi pertimbangan-pertimbangan yang yang juga ini. harus semuanya diperhitungkan. Semuanya harus diperhitungkan. Oke, okay. nah kembali ingin bertanya soal prinsip-prinsip uh, berbisnis dengan Allah dengan uh, analogi prinsip berbisnis secara umum. Uh, biasanya kalau bisnis itu ada... Hai uh, self promotionnya jadi orang yang mengajak Ayo beli barang saya oh, terkadang kita kemudian kalau kalau sekarang kan rameinya jualan di IG to be we endorse dongsis gitu <laughs> jadi ada banyak cara dilakukan Pilih, untuk ini, ini, ini. jadi bang. kalau di kalau di agama siapa tuh Bi? sales promotionnya me puncaknya itu nabi nabi Nabila yang dengan dramanis menjadi pebisnis paksa orang kemarin eh ulama Hmm. yang tentu harus ramah mengajak orang kemari bukan ngancam dan sebagainya hmm. ya, itu itu promotornya kalau ada barang anda sebaik apapun tapi anda menawarkannya dengan memaksa orang dengan memaki orang itu pasti tidak akan laku hmm. jadi ada promotornya itu ada. promotor tertingginya para nabi para nabi hmm. ah, Nabi Muhammad diingatkan, kalau kamu kasar, ingin kunta, kuntafatuan, ghalizal qab, hatim keras, orang akan lari dari kamu. Bagaimana nana mau ngajak orang-orang nana kalau mukanya serem, kata-katanya buruk. Teriak-teriak. Mm. Mm. Nana ingat, kita dulu waktu di Mata Najwa kisah dua sahabat, Abi pernah bilang, arti kata dakwah sendiri itu artinya hadiah. Hadiah. Pe, pe, pe, nabi adalah memberi Hidayat hmm. menyampaikan Hidayah Tuhan seakan dengan kata hadiah ya. hadiah itu kan bukan dilempar hadiah itu dibungkus rapi, Indah dikasihpita kasih Vi dikasih baru diserahkan sama orang hmm. dengan lemah lembut hmm. begitulah seharusnya orang berpromosi dalam bisnis begitu juga promosi dalam berbisnis dengan Tuhan dalam berdakwah dan hmm. Bukan agak teriak-teriak, mengancam. Bukan, bukan mengancam, teriak, teriak. dan apa kalau, namanya. Kemudian, oh, kalau enggak, enggak masuk surga. Oh, iya, itu itu ancaman-ancaman surga neraka itu. Itu, itu bukan yang terakhir. Yang terakhir dan kita melihat kondisi. Hmm. Oke, okay. Prinsip yang sama. di uh, Dalam berbisnis ada resiko. Bisnis dengan Allah, resikonya? Nah, resikonya bukan dari Allah. Tetapi resiko ketika berbisnis dari pihak ketiga. Kita punya musuh dalam berbisnis dengan Allah musuh kita itu setan nah, jadi hati-hati jangan sampai setan merengahkan kita dari eh, bisa berhubungan baik dengan Tuhan hmm. jadi eh, itu yang harus diwaspadai. Itu harus diwaspadai. resiko bukan datang dari Allah bukan resiko terkait Datang. dengan aktivitas kita dalam berbisnis Datang. yang akan dipengaruhi oleh setan. Oleh, oleh setan. Dari Ayah Rumi, Assalamualaikum uh, Mbak Nana dan Abi, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya Ningrum Hidayat dari Tangerang. Pertanyaan saya, jika hubungan manusia dengan Tuhan itu seperti bisnis, apa benar Tuhan hanya akan melayani pembeli yang bayar cash? Menyenangkan hatinya, soleh-solehah banget. Uh, dan akan memandang sebelah mata pembeli yang bayarnya nyicil kau sama Tuhan tapi nggak soleh-solehah banget Terima kasih semoga Allah memuliakan keluarga Syihab Amin terima kasih Ayu Rumi harus bayar cash atau boleh nyicil sekarang begini eh, satu hal dulu sebenarnya Tuhan kalau substansinya tidak perlu anda membayar karena Tuhan tidak butuh apapun dari but butuh apapun yang kedua apa yang diminta dari Anda untuk anda lakukan itu untuk kemaslahatan anda Hmm. Harta yang diminta Itu Tuhan beri Anda hmm. Baru dia suruh Keluarkan sebagian untuk orang Jadi tidak Kita berkata bahwa Tuhan bayar menyicil Ini bayar kontan Itu sebenarnya substansinya tidak demikian hmm. ya, Karena Tuhan sudah Beri Anda Ini lho, ada uang. Itu dalam Al-Quran dikatakan, وَأَتُوْهُمْ مِمَّا لِلَّهِ لَذِيْعَتَكُمْ Berikan orang dari harta Allah yang diberikannya kepada kamu. Hmm. Kita tidak dituntut memberi orang lain kalau kita tidak punya. Hmm. Tapi apa yang kita peroleh itu adalah anugerah Allah. Hmm. Nah, itu yang Allah suruh, berikan sebahagiaan. Tidak semuanya juga. Menarik itu. Di dalam Al-Quran ada dikatakan, Tuhan juga tahu. Kalau dia minta seluruh hartamu, kamu kikir. Ada, di Ada di Dia tahu kalau minta semua, maka dia hanya minta sebahagiaan. Dan kalau yang sebahagiaan itu kamu tidak mau berikan, maka itu akan menimbulkan kecemburuan sosial dalam masyarakat. Hmm. Ya, jadi jangan bilang Tuhan bayar menyicil cipta atau bayar tunda. Dia sudah kasih cipta sebelumnya. Sebelumnya sudah dikasih. Sebelumnya sudah dan kita. dijanjikan kalau kembali kepadanya akan akan, akan diberikan yang lebih baik. baik. Hmm. Oke okay, Abiku, ini kita akan menjawab lagi pertanyaan dari teman-teman. Dari Iqbal Ajabir jabir Pujiono. Mbak Nana titip tanya ke Abi, apakah surga dan neraka itu bagian bisnis Allah supaya manusia itu tunduk? <coughs> Saya tidak menganggap itu bagian bisnis. Karena bisnis, pembayaran, itu surga dan neraka bonus. Bonus. Karena Anda berbuat baik, saya berkasih bonus. Bukan bagian dari bisnis. Ya kan? Hmm. Karena kalau bagian dari bisnis, Anda bisa nuntut. Hmm. Saya sudah salat kenapa saya tidak dapat surga Tidak. Tidak ada seorang pun, itu pernah heboh, tuh, Iba, saya bilang, mm. Tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalnya. surga itu anugerah Allah. Amal yang anda lakukan itu untuk kebaikan anda. Mm. Jadi bukan dalam konteks bisnis, hanya karena Tuhan Maha Baik, maka dia, oh ini orang waktu hidup di dunia mengindahkan apa yang saya minta dari dia. Maka ketika kembali dikasih bonus. Mm. Tapi banyak sekarang kemudian orang yang ya, yang beribadah dengan tujuan akhir yang iming-imingnya itu sorga. Nah eh, eh, itu lah, itu tadi Tuhan menjanjikan itu, ya tetapi dalam saat yang sama setiap orang harus sadar bahwa bukan amalnya yang menjadikan dia masuk surga tapi anugerah anugerah Allah ya. tapi itu bukan berarti kita tidak karena kalau kemudian jadi apa yang yang yang dilakukan ibadah berbuat baik menyempurnakan akhlak memperbaiki tingkah laku dan sebaiknya sebagainya itu bagian dari upaya kita sebagai amalan saja upaya kita sebagai amalan bagus itu satu dan upaya kita mendekatkan diri pada Tuhan agar anugerah itu kita agar, terima agar dia, agar, agar dia berkenan memberikan hmm. ya, kita tidak boleh menuntut surga Tidak kita bisa minta ya Allah saya butuh surga ada doa itu ya Allah eh saya tidak saya tidak menunt saya jangan perlakukan saya berdasar keadilan tapi perlakukan saya berdasar rahmat karena kalau berdasar keadilan Oh kita Masih kekurangan terhadap Tuhan Ya Allah saya tidak mengandalkan amal saya untuk mendapatkan soga yang saya adaandalkan adalah anugerah Rahmatmu. Rahmatmu. Hmm. Iya. Jadi kita berdoanya itu ya Abi? Iya, kita begitu. Apa Abi biar teman-teman yang berdoanya gitu ya? Eh? Ayo teman-teman coba Abi. Abi. Nanti di akhir Abi berdoa kita semua amin ya Abi. Um, Oke, okay, kita, kita jawab pertanyaan yang lain dari teman-teman. Bagaimana hukum berbisnis dengan orang yang berbeda agama dengan kita? Apakah ada batasannya? Tidak ada batasannya, kecuali batas legal dan sah menurut syariah. Oke. Okay. Sesederhana itu. Ya. Nabi um. berbisnis dengan orang orang non muslim. Mm -hmm. ya, Nabi pernah menggadaikan eh, perisainya kepada orang Yahudi. Mm -hmm. ya, tidak, ada tidak ada masalah. Menyambung dengan pertanyaan dari Zefri Andalas. Uh, bisnis apa yang pernah dilakukan oleh Nabi dan Rasulullah? Bermacam-macam. Nabi Muhammad sebelum jadi Nabi berdagang. atau mm. Ada sangat populer itu Nabi Daud, Nabi Daud eh, diperintahkan membuat eh, perisai dari besi. Hmm. Eh, nabi juga pernah bersabda menyangkut beliau bahwa beliau itu melakukan kegiatan-kegiatan amalan-amalan -kegiatan, eh, eh, yang eh berdasar pekerjaan tangan, hmm. buat tangannya. Oh, nabi nama, Daud jadi terampil dengan tangannya. Terampil, terampil tangannya. Eh, eh, bermacam-macam. Hmm. Yang jelas para nabi itu bekerja. Bekerja. Oke. Okay. Baik. Uh, itu ada banyak pertanyaan yang lain tapi sayangnya waktu kita sudah sudah sudah habis Abik. Jadi mudah-mudahan nanti pertanyaan-pertanyaan lain atau topik yang lain bisa kita bahas di siab dan siab berikutnya. Terima kasih Abiku. Makasih. Selalu senang diskusi sama Abik di siab dan siab. Kita Shihab mau Shihab. bisnis sekarang. Kita aku, bisnis, bisnis. <laughs> Abiku, iya. kita kita tutup dengan doa ya, Abik. Doa bagaimana agar amalan-amalan uh, yang kita lakukan itu uh, juga akan membuahkan kita anugerah surga nantinya. Jadi ada beberapa doa sebenarnya itu yang singkat-singkat Dalam konteks kita berhubungan dengan Tuhan Misalnya Amin. Ya Allah, saya tidak bermohon Engkau membatalkan ketetapanmu Saya hanya bermohon kiranya ketetapanmu itu menimpaku secara lemah lembut Kalaupun aku harus terjatuh dari tingkat tinggi Maka biarlah aku terjatuh di kumpulan cerami eh, Ada doa misalnya Ya Allah jangan perlakukan aku berdasar keadilanmu Karena dengan keadilanmu dengan dosaku yang banyak aku akan tersiksa Tapi perlakukanlah aku dengan rahmatmu Karena dengan rahmatmu segala dosaku akan terampuni Amin ya, Saya kira itu doa-doa singkat yang mungkin bagus kita lakukan Walaupun tidak dibaca secara resmi, tapi kita renungkan untuk kita ini. Oke, okay, amin. Thank you, Abikku. Terima you. kasih. Syukran jazilan. <laughs> <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berbicara tentang berbisnis dengan Allah. Mari kita berbisnis. Karena eh, upaya berbisnis dengan Allah itu sebenarnya peringkat pertengahan. Jangan menjadi seperti seorang hamba sahaya yang takut pada Tuhan kalau dia merasa dilihat oleh Tuhan. Tapi mari kita berbisnis, kita tidak takut dalam pengertian mendorong kita melakukan sesuatu. Tetapi kalau tidak terlihat lantas tidak melakukannya. Mari kita berbisnis selalu. pebisnis itu selalu menjaga hubungan baik dengan Tuhan pebisnis itu selalu menjaga eh, hubungan harmonis dengan eh, mitranya, dan pebisnis itu mencari hal-hal yang mudah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dalam konteks Tuhan, dalam konteks beragama, yang mudah itu adalah akhlak yang luhur.